Spesialnya buat yang request lagu Mas Jamden ya Bareng jumpa Lapa Spesial buat NDSNB SP Indonesia yang hadir pada sore hari ini Terima kasih bahwa...